Dan kalau kemarin-kemarin kan Cuacanya panasnya Panas kayak banget. begini Nah di sini sejuk Seju, banget ya, adem gitu ah, ya Ini benar. insya Allah Merupakan pertanda ya. Atas ridhonya Allah e -e. Seluruh warga masyarakat Aromanis, aromanis. E -e. Pemuda wong bersatu, wong bersatu Insya Allah Senantiasa diberikan kesejukan Alhamdulillah. hati Alhamdulillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala okay. okay. okay. Langsung saja kita panggil Sama-sama ada Elsa Safira Monadam, Mona, ta. ta. tak juri jo. Tak svečin, tak svečin, betar, ku kali A je rad, Eh, ini ada Dewi Penolong loh